Roja, Bandung, 1476 kilo -hut. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Saya mau bertanya uh, Tentang bahasan uh, istidrot Tadi Ustaz uh, Yang dimaksud istidrot Adalah uh, orang yang diberi kebaikan uh, Sedangkan dia Terus menerus bermaksiat uh, Kita akan merasa Selalu berbuat dosa Padahal uh, Allah selalu memberikan kita Rizki yang kita tidak bisa hitung nah, eh, Bagaimana penjelasan lebih detailnya Tentang istitrodz ini Maksudnya tahap eh, level seperti apa Bahawa orang yang eh, diberikan kebaikan ini Sedangkan dia terus bermaksiat. Kemudian yang kedua eh, Orang yang oleh Allah di eh, istitrodz ini Dia dibiarkan oleh Allah Gitu. Jadi orang yang pada posisi ini bagaimana caranya supaya dia bisa kembali uh, ke jalan Allah gitu supaya dia uh, lepas dari kemaksiatannya dan uh, mendapatkan kritikan dari Allah. Jazakallah <San> khair. Barakallah fiqom. Mashukum. Iya pertanyaan yang sangat menarik ya karena berhubungan dengan kehidupan kita. Kita nih sekarang dapat nikmat dosa jalan terus. Apa kita tidak termasuk yang istidroj, yang memang senang dilulu? Hasan al-Basri memang mengatakan hal itu. Dia mengatakan man wassa Allah alaih. Barang siapa yang Allah luaskan bagi dia rezeki, Kemudian dia tidak merasa di istidroj. Maka orang ini tidak cerdas. Gitu. Perasaan itu perlu ada di diri kita. Artinya ketika orang dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita gr. Artinya, alhamdulillah, anak ini semakin dapat nikmat, semakin dekat sama Allah. Nggak boleh kita. Tapi kita harus selalu merasa suudzon kepada diri kita, husnudzon kepada Allah. Jadi suudzon kepada diri kita itu harus selalu ada. Artinya kita jangan-jangan aku ini diistirahat. Itu perlu ada tapi kita tetap husnudzon sama Allah. Artinya husnudzon sama Allah semua Allah itu Maha Pengampun, yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa anak ya. Allah itu Maha memberi ini itu. Tapi perasaan dalam hati takut diistidraj itu perlu menemani selalu. Inilah perbedaan orang munafik dan orang mukmin. Orang mukmin itu Hasan Basri menjelaskan al-mukminu jama'a baina ihsanin wa makhafa orang mukmin itu senantiasa menggabungkan dua hal dia berbuat baik dan takut tidak merasa aman dia berbuat baik tapi masih takut terus gitu loh, ya Allah jangan-jangan enggak jangan diterima amalanku ini itu wal munafiqu jamaa baina wa amnin sedangkan orang munafik itu menggabungkan dua hal dia berbuat buruk tapi merasa aman. Ini diganti baterainya. Iya. Dan orang munafik tadi menggabungkan antara dia banyak berbuat dosa tapi merasa aman. Jadi seorang mukmin tetap harus merasa takut. Dan antum tahu dari mana kira-kira istirahat apa tidak? Ya tadi, kalau ternyata nikmat yang Allah berikan ini membuat kita lebih dekat sama Allah. Artinya dulu anak sebelum punya mobil, anak itu jarang sholat duha. Sekarang habis punya mobil, Alhamdulillah. Artinya level keimanannya tambah. Walaupun dosa, siapa yang tidak berbuat dosa? Tiap hari kita berbuat dosa. Tapi dengan nikmat itu kita berbuat dosa tidak dengan nikmat itu gitu loh. Artinya Allah ngasih pada kita umumannya mobil, kita tidak gunakan mobil itu untuk kemaksiatan. Tapi kalau kita udah dikasih mobil-mobil itu kita gunakan untuk tempat-tempat maksiat, maka ini benar-benar istri itu. Kalau orang itu sakit, maka dia diperingatkan sama Allah SWT. Jadi tetap kita tetap. Berhusudhan kepada Allah Dan suudhan kepada diri sendiri Terus apa yang harus kita lakukan Tentangkala kita Ya merasa Dibiarkan sama Allah Subhanahu SWT Nah sebagian ulama salaf itu Kalau dalam setahun dia tidak sakit Itu takut Jangan-jangan aku termasuk yang di Istidro artinya orang kalau sakit kan jadi ingat sama Allah gitu paling tidak kedekatan kepada Allah itu lebih karena dia sudah diranjang Asma binti Abu Bakar itu kalau dia sakit kepala dia pegang melihat ya Allah aku tahu nih gara-gara dosaku kata dia maka tadi dengan adanya sakit dengan adanya beberapa petaka itu akan menjadi peringatan buat kita Apa yang harus kita lakukan Tentang kita merasa di istidraj Istighfar Taubat kepada Allah Subhanahu SWT Karena itu gara-gara dosa Maka semoga dengan Allah Mengampuni dosa-dosa kita Selesai urusan inna. Hada wallahu alam sallam Ini pembawa acara enggak punya mic di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi kalau kita sebagai wanita ketika kita telah menikah, kan surga kita pindah dari orang tua ke suami. Uh, itu um, Setelah kita menikah itu sebenarnya bakti kita pada orang tua itu apakah tetap menjadi pintu surga bagi buat kita atau gimana Ustaz? Ya, Masya Allah. Ya, ini untuk mereka yang sudah bersuami. Apakah kebaktian kepada orang tua itu berubah? Iya, ada sedikit perubahan. Karena dia mulai terbatas. Dia mulai keterbatasan, dia keluar rumah harus izin suami. Dia mau pergi harus izin suami. Bahkan, kalau dia punya harta alangkah baiknya ketika dia bermusyawarah dengan suaminya mau ke mana dia berikan harta tapi tidak wajib dia musyawarah sama suaminya maka kebaktian seorang wanita tetap kepada orang tuanya sebagai anak dia tetap tapi dengan keterbatasan tadi dia mau berkunjung enggak bisa seenaknya karena dia perlu izin dari suami pakai yang seperti itu ya dia enggak bisa melakukan ada wanita-wanita yang marah sama suaminya artinya dia ingin perlakuan suami kepada orang tuanya sama dengan perlakuan suami kepada mertua suami kepada orang tuanya si wanita ini nggak mungkin karena apa karena sang anak laki ini punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya tapi dia tidak punya kewajiban berbakti kepada mertuanya namun dia wajib berbuat baik kepada orang, kepada mertuanya dan tidak boleh seorang suami menghalangi, tadi kita bahas itu menghalangi istrinya dari berbakti sama orang tuanya memutuskan silaturahim suami memutuskan silaturahim antara istri dan keluarganya, maka dia tidak akan masuk surga kecuali dengan alasan-alasan yang diperbolehkan maka tadi mungkin kebaktian seorang anak dia punya rezeki, dia transfer kepada ibunya dia bisa telepon orang tuanya bisa tanya orang tuanya artinya perbuatan-perbuatan yang tidak mengurangi kewajiban dia kepada suaminya tetap, maksudnya dia telepon kepada ibunya tidak ada urusan sama suaminya dia SMS sama ibunya, tidak ada urusan dia punya rezeki, dia transfer ke ibunya itu tidak ada urusan sama suaminya tidak ada masalah tapi hal-hal yang butuh izin suami maka dia harus harus izin sama suami. Kalau suami tidak memberikan izin, ya dia enggak berangkat. Dia tidak berangkat. Ta'dwallahu alimus sawal. Nah. Uh, jadi maksudnya pintu surga dari biru walidain itu tetap terbuka buat kita. Tetap, enggak pernah tertutup. Tapi dengan semua keterbatasan tadi. Dan orang tua harus sadar di antara berbakti kepada orang tua itu Sampai orang tua meninggal pun kita tetap berbakti. Ya, Artinya dengan mendoakan, dengan berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Tetap pintu itu tetap. Tapi ada keterbatasan. Ya. Keterbatasan tadi yang disebutkan. Berarti seorang wanita kalau sudah bersuami, surganya jadi jadi dua. Orang tuanya dan... Suaminya, tapi tetap suami Lebih utama dari Orang tuanya Kalau orang tua nyuruh, suami nyuruh Maka siapa yang harus Cita hati? Suami yang nyuruh Tetap harus cita hati. walaupun orang tua Murka Gimana dengan hadis ustaz Keridoan Allah berada di keridoan Orang tua dan kemurkaan Allah Ikut kemurkaan orang tua Nah, tapi dalam kondisi kau sudah menikah Bapakmu sudah menyerahkanmu kepada suamimu. Da orang tua sendiri yang menyerahkan. Kenapa nggak boleh main-main urusan wali ya ma? Gak boleh main-main. Kadang-kala -kadang ada orang nikah di mana nikah di mana perempuan ya, masalahnya besar ini. Orang tua itu yang membesarkan, yang melahirkan, kok tahu-tahu dilangkain. Dan dia tahu dengan dia menikahkan putrinya ini, anak kebaktiannya akan kepada suaminya. Maka tidak boleh sembarangan, sehingga urusan peralihan wali pun lewat hakim. Artinya kalau orang tua bapak dianggap tidak layak menjadi wali, berpindah kepada wali selanjutnya, itu pun ada proses. Tidak otomatis berpindah. Percuali dalam hal-hal orang tuanya mau gila, orang tuanya memang tidak bisa menjadi wali, langsung berpindah. Tapi kalau orang tuanya masih sehat, cuma ada orang tua yang tidak mau anaknya menikah. Karena menurut dia kalau anak-anak menikah, ini di beberapa negeri Arab ya, ada orang tua yang menghalangi putrinya menikah, karena menurut dia kalau putrinya menikah, hasil kerjanya putri itu ke suami. Apalagi kalau putrinya itu seorang guru mamanya. Banyak sekali di beberapa negeri Arab itu, wanita-wanita nggak -wanita kawin-kawin. Wanita-wanita karir ya, yang punya penghasilan, Karena bapaknya takut, bahkan kesian, sebagian wanita itu ATM-nya yang pegang bapaknya. Jadi mesin cari fulus aja tuh anaknya, tidak dikawin-kawin. Ini kedoliman orang tua ya. Maka Syekh Otsaimin menganjurkan pada waktu itu wanita-wanita yang seperti ini hendaklah berangkat ke pengadilan melaporkan orang tua. Jadi nanti akan dipanggil, nggak langsung berpindah kualiannya nggak, dipanggil. Apa yang menghalangimu tidak menikahkan dia. Ketika dilihat orang tuanya tidak benar, langsung hakim memutuskan walimu sudah bukan bapakmu. Pindah kepada yang paling dekat. Hadza wallahu alam sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, karena punya anak uh, satu perempuan dan satu laki-laki ya Ustaz. Jadi bagaimana, e, boleh enggak kalau seandainya saya, misalnya ini kalau seandainya anak perempuan sudah menikah, habis itu e, minta, apa? misalnya pas lebaran kan momen lebaran ini Ustadz yang akan jadi masalah, boleh enggak ya, lebaran tahun ini kamu sama suami kamu lebaran tahun ini dengan dengan mama misalnya, boleh enggak seperti itu Ustadz? Ini sebelum menikah, apa setelah menikah? Setelah menikah dong, Ustaz. Ya, ini untuk nanti enggak. untuk anak, ini Ustaz, iya. persiapan anak. Enggak. Kalau itu dijadikan syarat dalam pernikahan, maka menantu harus nurut. Artinya ketika nikah, mau dinikahkan gini, aku akan kawinkan kau dengan putriku, catatannya, lebaran setahun bersama orang tua, lebaran setahun bersamamu. Setuju enggak? Kalau dia setuju, maka wajib, wajib ini bagi seorang menantu untuk nerima. Tapi kalau ini tidak ada persyaratan, setelah menikah, hanya keinginan orang tua. Maka orang tua ngomong sama suaminya, bukan ngomong sama anaknya. Ngomong sama menantunya. Bilang ibu ini kepingin, gimana. Ya tergantung menantunya. Kalau menantunya mengiyakan, ahlan wasahlan. Tapi kalau tidak, Umpamanya si menantu kayaknya gak bisa bu ya, kata dia. Maka orang tua harus nerima. Namun kalau kepingin itu menjadi persyaratan, disebutkan ketika akad nikah. Seperti itu. Jadi kalau jadi persyaratan itu disebutkan ketika akad nikah. Ada syarat-syaratnya, syaratnya umumnya satu, kau menikah dengan putriku dengan catatan, anakku tidak boleh kau bawa ke luar negeri. Dia harus tetap di sini. Karena pada dibawa ke luar negeri ini kan. Istrinya. <laughs> Padahal orang tuanya enggak mau. Tapi karena dulu enggak tahu ilmu syarat. Jadi ya udah pada dibawa anaknya. Nah, Barakallah fiqh. Ya, Jazakallah. Hai Ustadz, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Mengenai silaturahim atau silaturahmi Yang bisa memanjangkan umur dan melancarkan rezeki uh, Apakah ini maksudnya fisik Atau makna menjadi lebih barokah Ustaz Karena kita tahu kan Rezeki dan umur sudah ditetapkan gitu, Terima kasih Ustaz, Makasih, Ustaz. Nah, Barakallahu fikir Ia, Ia berkaitan dengan takdir Allah SWT ta Bukankah Takdir itu sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Iya. Rizki pun sudah ditentukan. Umur pun sudah ditentukan. Tapi kita tetap berusaha. Kayak untuk cari rizki. Apa? Kita diem aja. Enggak. Kayak Bang Mirza sampai datang ke sini. Itu memburu rizki. Berburu rizki itu. Berarti kita ada usaha. Rizkinya ditambah. Ya Allah kasih. Insya Allah. Kemudian masalah umur. Para ulama mengatakan apakah memang umurnya itu akan ditambah atau barokah umurnya? Dua-duanya bisa. Dan semuanya masuk takdir. Artinya tidak ada sesuatu yang baru. Cuma yang ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala orang ini pada umur 40 tahun dia menyambung rahimnya. Lalu Allah beri tambahan umur kepada dia. Itu pun termasuk takdir. Maka Rasulullah Wasallam mengatakan, لا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا دُّعَ Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa pun dari takdir Allah SWT. Artinya tidak bisa orang berdoa tanpa Allah takdirkan itu tidak bisa. Tapi di sini diperintahkan orang itu untuk berdoa. Agar takdir buruk, kalau dia memang ditentukan buruk, Allah rubah. Dan dirubahnya pun dengan takdir Allah. وَلَا يَزِيدُ فِي الْأُمْرِ إِلَّ الْبِيرُ Dan tidak ada yang menambah umur kecuali amal kebajikan. Salah satunya silaturahim. Apakah umurnya yang 60 jadi 63? Bisa jadi, tapi yang lebih kuat para ulemah menjelaskan, barokah umurnya? Artinya orang ini umur 40 tahun sudah banyak kebaikannya ada orang umur 65 tahun hidupnya gak barokah. ya kita tetap dan takdir itu rahasia ilahi kalau kita udah bicara tentang rahasia Allah ini beratnya makanya para ulama menjelaskan kalau lagi debat masalah takdir udah berhenti seorang hamba itu melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya dan bersabar ketika dapat musibah, sisanya sudah terserah. Kita nggak tahu, tapi tetap kita berusaha. Seperti rizki tadi, masalah umur sama seperti rizki. Kenapa kita datang ke Oman memang? Kenapa bapak kok nggak kerja di Indonesia aja? Kan rizki sudah ditentukan. Iya sudah ditentukan. Maka anak berusaha. Nih ada teman-teman baru nih. Kenapa ke Oman entuh? Rizkinya di sini, kayaknya di sini gitu kan. Maka yang berangkat ke sini akhirnya untuk berburu rizki itu. Subhanallah. Rizki itu seperti ajal jemaah, Artinya rizki itu akan mengejar itu orang sebagaimana ajal mengejar itu orang. Sama. Artinya ketika rizkinya itu ada orang enggak dalam artian dia tidur siang. Dia tidur, ada yang ngetuk pintu. Dikatakan, Bapak tidur. Saya ini mau beli tanah yang Bapak ini jual. Kata anaknya, tapi Bapak masih tidur. Ya udah gak jadi. Ya gak apa-apa, Bapak tidur aja. Sore dia balik lagi. Bapaknya ada, udah bangun. udah lo katanya gak jadi Pak. rezekinya dia, tetap dia datang. Gimana caranya? Allah yang ngatur semua itu. Subhanallah ada والله dengan silaturahim Pak Ustaz. Apakah silaturahim yang dimaksud sini yang ada hubungannya dengan rahim ibu kita atau apakah uh, kita misalnya mengunjungi dengan saudara kita fi yang seagama juga dimaksud dengan silaturahim? Ya, nah, barakallahu fiik. Iya. Ini sesuatu yang memang sudah menjadi salah kaprah di masyarakat. Silaturrahim atau silaturahmi ya. Mereka artikan Nggak tahu di kamus besar bahasa Indonesia silaturahmi itu kayaknya berkunjung. atau berkumpul. Baik dengan keluarga atau bukan dengan keluarga. Sehingga kadang kala ada acara silaturrahim atau silatur, silaturahmi ulama sejember. Padahal Silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya rahim. Artinya menyambung yang ada hubungan kekerabatan. Masalah siapa rahim kita? Ini ada khilaf di antara pola ulama. Pendapat yang pertama mengatakan rahim itu yang mahrum. Yang kalau salah satu seorangnya itu wanita, kita laki, gak boleh kita kawin. Itu rahim. Yang kedua, pendapat kedua rahim itu adalah yang mewarisi, itu rahim. Pendapat pertama, kedua ini lemah. Karena apa? Sepupu kita, itu bukan mahrum kita. Dan dia juga tidak dapat warisan dari kita. Bukan ahli waris kita. Tapi dia adalah kerabat kita. Maka yang mengatakan rahim itu adalah yang satu kakek. Kakek ketiga atau keempat anak keturunannya itu semua rahim kita. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Taallamu min ansabikum. Belajarlah kalian dari nasab nasab kalian. Berarti rahim ini hubungannya sama nasab. Mata silubi arhamakum. Yang dengan itu kalian bisa menyambung rahim kita. Jadi yang tidak ada hubungan nasab tidak masuk silaturahim. Tapi babnya bab Ukhwa fil Islam dan pahalanya kita tahu pahala orang yang berziarah ke rumah saudaranya berziarah ya artinya dia berziarah ke rumah saudaranya sesama agama maka Allah akan menyediakan bagi dia santapan atau makanan tempat singgahan di surga Allah subhanahuwataala itu yang ziarah tanpa ada hubungan kerabat. Kenapa seringkali saya tekankan masalah ini? Karena ada orang, sampai di sebuah buku ya ma, anda dapat buku dijelaskan, seorang perempuan mengatakan, saya ini wanita yang suka silaturahim, saya suka berkunjung ke tempat teman-teman saya, saya suka mengadakan pertemuan dengan sahabat saya, itu dianggap silaturahim. Dan dia berharap tadi itu, hadis yang dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Dengan perkataan dia saya menyambungkan. Padahal dia sama sepupunya tidak pernah ke rumahnya, sama bibinya tidak pernah berkunjung. Berarti dia orang yang memutuskan rahimnya, walaupun sohibnya banyak. Maka memahami sebuah makna yang syar'i itu membuat kita akhirnya lebih berhati-hati dalam beramal. Seperti masalah PSK, sama pelacur atau pezina. Orang ketika ditanya, bapak, ibu, ibu sebagai apa? Dia mengatakan, doakan saya cepat tobat, saya ini pelacur. Dia sambil takut gitu. Tapi ketika PSK, ibu, PSK. Karena sudah menjadi profesi. Sehingga malunya itu jadi hilang. Riba. Kenapa dirubah jadi bunga? Karena ketika bunga, orang itu mudah menerimanya. Tapi ketika kita transaksi, dikatakan Bapak, ini ribanya 5 persen. Kata-kata riba itu sudah dia benci. Dia enggak suka. Tapi ketika bunga, Masya Allah. Siapa yang enggak suka sama bunga saja? Ibu-ibu pada tanam bunga, kita banyak bunga-bunga di sini. Maka bahasa yang tidak syari ketika dipakai, membuat orang akhirnya jauh dari syariat kembali kepada silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan berkunjung artinya. Bukan berkunjung, silaturahim itu menyambung rahim. Menyambung itu bisa baik pun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulu arhamakum walau bisalam basahi rahim kalian walaupun hanya dengan salam. Kita enggak bisa berkunjung, Hah? Titip salam. Kita telpon anaknya baru lahiran kita punya sepupu punya anak kita telpon masya Allah mabrur ya mudah-mudah jadi anak soleh ini sudah menyambung rahim tidak harus berkunjung seperti itu berkunjung itu ya kalau memang bisa dikunjungi. tapi kalau enggak ya baik pun sekarang alhamdulillah satu rahim bisa bayi Facebook jadi Kakek kita nomor empat, namanya Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim. Bikin Facebook anak keturunan Salim bahasa Lama. Jadi akhirnya kita ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana pada ketemu semua. Eh ternyata kita sepupu dua kali. Karena ternyata banyakan kita udah enggak. Makanya nasab ini penting dan orang Jawa itu beda sama orang luar pulau di luar pulau itu sebagian masih menjaga nasabnya, gak tahu di banjar, gimana di banjar lebih dekat ke ibu jadi gak menghafal nasab itu ada gak? kalau di Sumatera kan enggak di Sumatera, di Batak itu Batak kan, oh yang padang ibu nah seperti itu, enggak kita bapak, bapak, ibu kita hafal karena sama-sama rahim ya Kakek dari ibu dan kakek dari bapak. Dan dicatat. Makanya orang tua kalau ngasih nama anak itu. Yang panjang-panjang. Cukup satu kat, suku kata. Sisanya nama bapak dan kakeknya. Dan untuk melihat. Nama para sahabat. Paling banyak itu Abdullah. Dua suku kata itu tapi jadi satu sebenarnya Abdullah. Sisanya Ali bin Abi Talib Uthman Bin Affan, Talha Bin Ubaidillah Abu Ubaidah Namanya Amir Bin Jerrah Abdurrahman Bin Auf Satu semua Kita enggak Muhammad Abdurrahman Soleh Muhammad Namanya satu orang Ditanya Nama bapaknya siapa? Siapa ya? Ayah dia tahunya nama bapaknya ayah. Karena dia panggil ayah. Nggak tahu sama nama bapaknya. Karena kita yang membiasakan. Dan menyebutkan nama bapak di akhir itu. Setelah namanya termasuk kebaktian. Sama orang tuanya. Makai anak marah. Kalau ada yang menyebut nama anak itu. Syafiq Basalam. Anak ngomong namanya anak Syafiq Riza. Paling tidak ada Riza. Itu bapak anak. Supaya kita juga berbakti sama orang tua kita. Ini anaknya Riza gitu kada wallahu a'lam nعم masyaallah utejam ya insyaallah ya mungkin satu lagi terakhir ustaz masih ada sampai jam 7 atau dari ibu-ibu ya mungkin ibu-ibu kalau ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama adalah oh yang pertama satu aja ini ceritanya Iya satu aja, ya ya ya Ustad satu aja. Tafatoli dua nggak apa apa dua nggak apa ibu ibu. Oh ya, yeah. uh, apakah kita sebagai seorang istri mempunyai kewajiban sama dengan suami kita terhadap orang tuanya? Berarti apakah kita mempunyai kewajiban kepada ibu mertua kita sama dengan posisi suami terhadap ibunya? Uh, itu yang pertama. Kedua, uh, apakah bisa dibenarkan bila kita mempunyai dua orang anak perempuan atau anaknya perempuan semua? Apakah bisa dibenarkan sebelum mereka menikah lalu kita membuat perjanjian-perjanjian yang memang seperti tadi di ucapkan Ustaz di atas. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz. Baarakallahu fiik. Iya. Masyaallah. Berikatan pertanyaan pertama, tugas seorang istri itu membantu suaminya berbakti. Apa sih ya apa saja pekerjaan yang menyebabkan suaminya berbakti? Artinya Kadangkala ada masalah antara mertua sama istri. Si suami kan ada di tengah-tengah Maka bantulah suami ini Istri harusnya ngalah gitu loh, Agar si suami tidak serba salah dia ke sini ibu, ke sini istri Maka si istri Kewajibannya adalah membantu sang suami Berbakti kepada orang tuanya Bagaimana? Ya sesuai dengan kemampuannya Adapun pertanyaan kedua Anak wanita beda sama anak laki. Oleh karena itu kenapa hadis-hadis yang ada keutamaan melihara itu melihara anak perempuan. Yang memelihara anak perempuan dua ya akan menjadi tameng dari api neraka. Yang tiga akan menjadi tameng api neraka yang dia besarkan kemudian dia nikahkan. Karena bedanya tadi anak perempuan dinikahkan selesai. Dibawa sama suami. Beda sama anak laki. Kita besarkan anak laki, balik sama kita itu anak. Anak laki itu akan tetap balik sama orang tua. Tapi kalau perempuan, dibawa sama suaminya. Walaupun ada yang ikut istrinya umumnya. Tapi mayoritasnya, dia ikut sama suaminya. Apakah boleh orang tua membuat perjanjian? Boleh, tidak ada masalah. Selama persyaratan itu tidak bertentangan dengan syariat. Boleh bikin persyaratan, tapi kalau suaminya mau. Artinya ada kesepakatan. Umumnya tadi si orang tua wanita dari pihak perempuan mengatakan, Kau kalau mau menikah dengan putriku, catatannya putriku tiap hari Sabtu nginep di rumah. Umumnya gitu nih. Kalau si anak mengatakan, si menantu mengatakan iya, selesai. Itu jadi syarat. Ingat syarat itu disebutkan ketika akad nikah ya, persyaratannya disebutkan. Dan itu sewajib-wajibnya syarat yang dipenuhi adalah syarat yang dihalalkan dengannya kemaluan. Jangan sampai ada yang berkhianat dengan syarat ini. Ada suami-suami yang pura-pura menerima syarat itu padahal nanti dia akan dia tidak akan jalan ke dosa dia. Karena setelah dia menghalalkan kemaluan ini wanita Lalu dia tidak memenuhi syaratnya Maka itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali Jadi kalau ibu mau bikin persyaratan Diperbolehkan Asalkan ada kesepakatan Itu biasanya Buat orang tua Yang punya anak Jadi rebutan Artinya Banyak yang ngelamar gitu loh Dia bisa pilih Tapi kalau yang ngelamar baru satu yang datang Bikin persyaratan Kabur gitu Nah. Ya, Hai. Nampaknya. Terakhir-terakhir. Ya, uh, mungkin pendek saja Ustaz. Yang tadi terkait usia 40 itu lebih ke tahun hijriah ya. Oh, masya Allah betul betul. Uh, uh, terus selanjutnya tambahan juga. Nah. Uh, terkait uban sebagai tanda peringatan. Misalkan kita menemukan uban terhadap anak kecil lima tahun, empat tahun ada satu atau berapa lai, apakah itu peringatan juga atau bagaimana Masya Allah, ya Barakallah Fikul ini pertanyaan yang yang mengingatkan sebenarnya berkaitan dengan umur 40 tahun ingat 40 tahun hijriyah artinya seorang itu paling tidak tahu kapan dia dilahirkan secara hijriyah dan sekarang sudah ada aplikasi ya, convert itu dari apa? Dari Masyai ke Hijriah jadi kita tahu, hafalkan, anaknya juga dikasih tahu, nak, kau itu lahirnya sekian. Dan anak dikasih tahu, Ustaz Dr. Muhammad Nur Ehsan, dia ke rumah gadang nenek moyangnya. Dia masuk, subhanallah kata dia. Itu ditulis tahun kelahiran anaknya dengan Hijriah semua. Di temboknya itu. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Akhirnya Ustaz anak baru tahu ketika itu tanggal hijriah kelahiran dia ada masehinya juga, tapi hijriahnya tertulis karena apa? karena ada perbedaan, orang mungkin 40 tahun masehi sebenarnya 40 hijriahnya sudah lewat dia sudah lewat maka tolong dihafalkan, tapi pertanyaan kedua berkaitan dengan uban di anak-anak uban di anak-anak itu mungkin karena bukan karena peringatan bisa jadi peringatan buat orang tuanya penyebab Bayi itu bisa uban, salah satunya apa? Kondisi. Di surat Al-Muzammil Allah mengatakan, "Yauma yaj'alul wildana shiba," hari di mana pada waktu itu anak-anak beruban. Bayi bisa beruban, karena kondisi. Makanya kalau orang tua melihat anaknya beruban, kok bisa? Ini apa dia kejiwaannya mengalami masalah? Atau hanya karena faktor? Faktor X ya? Faktor hormon atau apa? Tapi yang jelas tetap itu perlu itu perubahan membuat peringatan buat orang tuanya dan buat si anak itu juga. Ketika anak itu dikasih tahu, nak kau itu sudah beruban, nak. Maka tolong yang biat sekolah. Dan gak boleh dicabut uban ini enggak boleh dicabut. Makanya diganti warna hitam aja tadi antara haram dan makruh apalagi dicabut gitu ya. Hadza wallahu Itu mungkin yang bisa ana sampaikan apabila benar itu dari Allah Subhanahu Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi, Allah dan rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ana serahkan kepada Bang Ahmad Fadzil. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.